Assalamualaikum, saudara lon berita siang edisi hari ini Minggu 30 Oktober 2016 dibacakan oleh Indah dan rekan saya Ardiansyah. Presiden Jokowi pastikan tidak ada impor beras hingga akhir 2016. Dua kurir sabu jaringan internasional asal Aceh ditangkap di Medan. Personel Brimob ditinggikan siaga 1 antisipasi gangguan keamanan di Pilkada.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 Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia tidak akan mengimpor beras hingga akhir 2016 karena masih memiliki stok yang mencukupi kebutuhan hingga awal 2017. Antara News.com melansir. Presiden mengatakan pada tahun ini produksi beras meningkat drastis dari 1.030.000 ton pada periode September-Oktober 2015 menjadi 1.980.000 ton pada Oktober 2016. Stok beras ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga Mei 2017. Jokowi menjelaskan produksi yang melimpah tersebut disebabkan penggunaan bibit unggul dan tidak terjadi kekeringan. Uji coba bibit padi unggul Varitas Impari 32 di atas lahan 100 hektar di Boyolali, Jawa Tengah. Rencananya akan diperluas ke wilayah Indonesia lainnya untuk melipat produksi beras dalam negeri. Jokowi mengatakan pemerintah akan lebih dulu fokus dalam memperbesar stok beras yang sudah ada sebelum merencanakan untuk ekspor ke negara-negara tetangga. Sudarlun Brimapolda, Sumatera Utara menangkap dua orang pria yang menjadi kurir sabu seberat 9 kg. Diketahui pelaku yang ditangkap diduga merupakan jaringan internasional detiknews.com lansir Seorang personel Brimob Polda Sumatera Utara menyebutkan kedua pelaku yang ditangkap bernama Faisal 40 tahun dan Reza 22 tahun yang berasal dari Aceh. Penangkapan tersebut dilakukan di dua lokasi yang berbeda, yakni di kawasan Tanjung Mulia, Medan dan Jalan Amir Hamzah Medan Sabtu sore. Dari tangan pelaku petugas menyita 9 bungkus berisi sabu. Total berat barang haram itu sebesar 9 kg. Kedua pelaku telah berada di Polda, Sumatera Utara. Tadi malam, dua pelaku sempat diperiksa petugas di Brimo, Polda, Sumut. Penangkapan terhadap pelaku berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam pemeriksaan petugas, kurir barang haram tersebut mengaku akan mendapatkan upah 3 juta per kilogram bila berhasil membawanya. Dalun pasukan BRIMOB di seluruh Indonesia diminta siap dalam menerapkan status siaga 1 untuk mengantisipasi gangguan keamanan dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017. Pelaksanaan siaga 1 berlaku mulai Jumat 28 Oktober hingga waktu yang tidak ditentukan. Kompas.com melansir. Pemberitahuan siaga 1 dikirimkan melalui surat yang ditanah oleh Wakil Komandan Kops BRIMOB Brigjen Anang Revandoko. Hal itu untuk mengantisipasi gangguan keamanan saat pilkada. Kepala Divisi Humas Polori Boy Rafli Amar mengatakan pengamanan di 101 wilayah yang menggelar pilkada serentak memerlukan tenaga yang tidak sedikit, sementara personel polisi di tiap daerah terbatas. Karena itu apabila ada daerah tertentu yang memerlukan perbantuan, pasukan BRIMORP harus siap. Sehingga pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 berlangsung aman dan lancar. Boy menegaskan status siaga 1 BRIMOB ini bukan berarti akan ada gangguan keamanan yang terjadi, melainkan hanya antisipasi. Status siaga 1 ini juga diterapkan pada Pilkada Serentak 2015 lalu. Sedarilun Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia, Corruption Watch, ICW, Donald Faris, mengatakan korupsi dalam pemilihan rektor perguruan tinggi termasuk dalam 12 modus yang terjadi dalam sektor pendidikan. Ia mengatakan permainan dalam pemilihan tersebut dijadikan pintu masuk bagi pemegang kuasa untuk melakukan praktik korupsi yang lebih luas. Kompas.com lansir. Donald mengatakan anggaran untuk pendidikan salah satu sektor tertinggi pada anggaran pendapatan dan belanja negara 2016 yakni 424 triliun. Rupiah. Berdasarkan data ICW, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor tertinggi terjadinya tindak korupsi. Korupsi yang bisa lahir sebagai dampak permainan, pemilihan rektor antara lain di dalam pengadaan barang dan jasa, penjualan asek perguruan tinggi, penerimaan mahasiswa, dan juga penyalahgunaan wonang dalam pemilihan jajaran di bawahnya seperti dekan-dekan fakultas. Belum lagi praktik penghutan liar yang dilakukan Oknum Akademis di perguruan tinggi itu. Donal mendabahkan setidaknya ada 37 kasus menyangkut perguan tinggi yang ditangani aparat penegak hukum. Rata-rata kasusnya terkait pengadaan fasilitas dan pembangunan infrastruktur. Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM. Sudar luan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan rumah baru dari negara. Asdeb Humas, Kementerian Sekretaris Negara, Mas Rokan, mengatakan pemberian rumah ini merupakan perwujudan undang-undang dan peraturan presiden. Detik News.com melansir. Penyerahan rumah baru oleh Kemenseknek kepada SP dilaksanakan Rabu lalu. Secara simbolik penyerahan rumah baru itu dilakukan oleh Sekretaris Menseknek, Setia Utama, mewakili Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun dasar dari pemberian rumah itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 78 tentang Hak Keuangan atau Administratif Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu ada pula Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden atau Mantan Wakil Presiden. Rumah baru untuk SB tersebut diketahui terletak di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Rumah itu dibangun sekitar setahun terakhir. Sudahlahun Kementerian Sosial berencana menyamakan besaran bantuan dalam program Keluarga Harapan atau PKH. Jika selama ini bantuan yang diterima peserta PKH berbeda-beda, pada 2017 bantuan PKH akan disamakan sebesar Rp1.900 per tahun. Kompas.com melansir. Menteri Sosial Kofifah Indar Parawangsa menjelaskan penyamarataan besaran ini dilakukan setelah dilakukan sinergitas antar kementerian. Pasalnya beberapa komponen dalam PKH telah diberikan melalui bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pinter dan Kartu Indonesia Sehat. Kofifah menyebutkan pemerintah nantinya akan mengalokasikan dana 11,4 triliun untuk PKH tahun depan. Peserta PKH akan menerima bantuan tersebut dalam 4 tahap. Kofifa menambahkan mulai tahun ini ada perubahan terkait kartu dan jumlah penerima PKH. PKH tak lagi dikucurkan dalam bentuk uang tunai. Hingga saat ini sudah 1,4 juta peserta yang sudah menerima bantuan PKH non-tunai. Lalun mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Antasari Azhar bakal menghirup udara bebas tepat pada Hari Pahlawan atau 10 November 2016 mendatang. Ia mendapat surat keputusan bebas bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM. detiknews.com melansir Kuasa hukum Antasari Boyamin Saiman mengatakan surat-surat mengenai pemberian bebas bersyarat ini telah berada di pihak lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang Banten. Bila tak ada halangan berarti, Antasari dipastikan bebas tepat di Hari Pahlawan. Antasari divonis 18 tahun penjara karena disebut menjadi otak pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnen pada 11 Februari 2010 lalu. Setidaknya sudah 6 tahun Antasari menjalani masa hukumannya jelang, kebersa, jelang kebebasannya mantan jaksa itu menjalani proses asimilasi, Antasari kini bisa keluar dari lepas, dari pagi hingga sore dan menjalani pekerjaan di sebuah kantor notaris dan digaji sebesar 3 juta per bulan uang gajinya itu langsung di ke negara Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi hari ini Minggu 30 Oktober 2016. Berita Sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita malam juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambiafm.com. Follow juga Twitter at Serambi FM. Syaudah